Assalamualaikum Syyidar Alun berita pagi edisi hari ini Sabtu 4 Juni 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansya. Polisi tangkap wanita penjual Mas palsu di Luk Sumawe. Warga Gampung Cot USI ditika oleh orang tak dikenal. Disdikpora Aceh Utara laporkan perusakan mobiler oleh 3 pria. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News SRB TV. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM IK Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lu Sumawa. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRB TV. dua wanita asal Sumatera Utara ditangkap saat hendak menjual emas palsu di toko emas cahaya kawasan Cunda Loksemawe, Kamis kemarin. Dua tersangka yaitu Siti Rahimah, 35 tahun, dan Lilik Rizky Maulana, 34 tahun. Polisi mengamankan empat gelang tembaga yang disepuh emas. Dari Loksemawe, Saya Pulbahri melaporkan. Kasar Reskrim Polres Loksemawe, AKP Yasir SE, mengatakan, sesuai laporan, kedua tersangka itu sempat beraksi di toko emas Mutiara Cunda, Pada 20 April 2016, saat itu Siti berhasil menjual dua gelang dengan berat masing-masing 4 mayam dengan harga 9 juta rupiah. Siti membawa surat emas berasal dari Malaysia. Tidak berapa lama setelah Siti sukses menjual dua gelang emas palsu, datang lilik dan membawa satu gelang ke toko yang sama. Lilik pun berhasil menjual satu gelang lagi yang beratnya 4 mayam dengan harga 4,4 juta rupiah. Namun sehari kemudian, pemilik toko emas mengetahui bahwa emas yang dibelinya palsu, lalu melapor ke Polres Lok Sumawe. Ternyata pada Kamis lalu, kedua tersangka datang lagi, hendak menjual satu gelang ke toko cahaya cunda. Karena sudah dicurigai, maka pemilik toko langsung menghubungi polisi. Akhirnya, kedua tersangka berhasil diringkus, kedua wanita itu mengaku membeli gelang emas palsu dari Surabaya, dengan harga Rp3,5 juta per gelang. Sudarlun Abdul Muttalib, 39 tahun, warga gampung Cotusi, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, kamis malam ditikam oleh orang tak dikenal. Akibatnya lelaki lajang yang mengaku anggota relawan sahabat Tarmizi Karim itu mengalami luka parah di bagian punggung. Dari Pidi Jaya, Idris Ismail melaporkan. Abdul Mutalib yang ditemui di ruang bedah pria RSU Teci Tengkuci di Tiro Sigli menjelaskan. Kejadian berawal saat dirinya hendak pulang ke gampong kediamannya di Cotusi. Setiba di jalan berununtang C, persisnya di Mali, kecamatan Sakti, dalam kondisi gelap tiba-tiba Abdul Mutalib ditikam dari arah belakang dengan pisau oleh seseorang tak dikenal. Ketika itu Abdul Muttalib mengaku sempat memberikan pelawana dan melempar pelaku dengan batu. Namun pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dengan kondisi berdarah, Abdul Muttalib dengan sisa tenaga mengendarai sepeda motor miliknya dengan memangkas arah jalan menuju gampung tiba. Setibanya di gampung tiba, warga yang melihat Abdul Muttalib tak berdaya langsung memberikan pertolongan dengan memboyong korban ke RSU Abdullah Syafi'i. Selanjutnya korban dirujuk ke RSU Tengkuci di Tiru Sigli. Korban dan pihak keluarga telah melaporkan kasus peningkaman ini ke polisi. Darlun Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Aceh Utara Jumat siang melaporkan kasus pengrusakan mobiler kantor tersebut oleh tiga pria ke Polres Loksmawi yang terjadi Kamis lalu akibat kejadian itu masih ada PNS kantor disdikpora yang trauma dan sejumlah pejabat tak masuk kantor dari Aceh Utara Jafaruddin melaporkan informasi diperoleh tiga pria yang hingga kini belum diketahui identitasnya datang dan mengamu di kantor disdikpora Diduga karena permintaan proyek oleh tiga pria tersebut tidak dipenuhi oleh pihak dinas, mereka memaki-maki pejabat kantor tersebut lalu merusak sejumlah mobiler. Setelah kejadian itu, petugas Disdikpora Aceh Utara langsung melaporkan ke Kepala Disdikpora Aceh Utara, Saifullah, lalu diteruskan kepada Bupati Aceh Utara, Muhammad Taib. Pada Jumat kemarin, sejumlah PNS mendatangi Mapolres Lhokseumawe untuk melaporkan aksi anarkis ketiga pria itu di kantor Disdikpora. Kasat Reskrim Polres Lok Semawe AKP Yasir menyebutkan penyidik sudah menerima laporan kasus perusakan kantor Distrik Pora Aceh Utara. Selain itu, penyidik juga sudah memeriksa sejumlah saksi dari Distrik Pora Aceh Utara untuk proses penyelidikan kasus ini. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi FM. FM. Sudarlun sebanyak enam unit kapal feri akan siap melayani penyeberangan antar pulau di Aceh selama Ramadan hingga arus mudik lebaran. Pulau yang akan dilayani yaitu Pulau Weh, Pulau Simelu, Pulau Aceh, dan Pulau Banyak. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Saat ini pelayaran Banda Aceh Sabang akan dilayani oleh dua kapal yaitu KMP Tanjung Burang dan KMP BRR. Pelayaran Banda Aceh ke Pulau Aceh dilayani oleh KMP Papuyo. Sementara pelayaran Labuhan Haji ke Sinabang dan Sinabang ke Singkil akan dilayari oleh KMP Teluk Sinabang dan KMP Labuhan Haji. Sedangkan dari Pelabuhan Teluk Singkil juga ada pelayaran menuju Pulau Banyak dan Gunung Sitoli, Pulau Nias. Pelayaran di dua rute itu akan dilayani oleh KMP Teluk Singkil. Tak hanya itu, khusus pelayaran Banda Aceh ke Sabang saat ini juga dibantu oleh tiga unit kapal cepat. Kabupaten Darat Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh, Rai Din mengatakan Saat ini pihak di Suhub Komintel belum ada rencana penambahan rute maupun penambahan kapal untuk semua jalur tersebut Sebab penambahan pelayaran akan disesuaikan dengan kondisi penumpang Sementara itu, untuk armada angkutan darat sejauh ini belum ada kendala Menurutnya, untuk angkutan darat tahun ini semakin membaik dalam menangani lonjakan penumpang Darlun, meski pemerintah belum menetapkan secara resmi puasa 1 Ramadan 1437 Hijriah, namun ribuan umat Islam pengikut ulama Abu Habib Muda Senagan, atau yang akrab di Sapa Abu Pelekung, hari ini Sabtu mulai melaksanakan ibadah puasa. Dari Nagan Raya, Deddy Iskandar melaporkan. Teku Raja Kemangan selaku cucu kandung Abu Habib Muda Senagan mengatakan, Penetapan awal Ramadan pada hari Sabtu ini didasarkan pada perhitungan Hisab yang dihadiri oleh sejumlah ulama dan pimpinan daya dari Aceh Barat maupun di Nagandraya yang dipimpin langsung oleh Abu Habib Kudrat selaku pemegang amanah Abu Habib Muda Senagan. Menurutnya, penetapan awal Ramadan tahun 2016 Masih ini disimpulkan setelah mendengar berbagai pendapat ulama sesuai dengan metode perhitungan jenis hisab yang berlaku dalam agama Islam tahun ini, pengikut Abu Habib Muda Senagan melaksanakan puasa selama 30 hari. Meski pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan tahun ini berbeda dengan sebagian besar umat Islam lainnya, Teku Raja Kemangan berharap masyarakat dapat saling menghormati satu sama lain, dan tetap hidup rukun dan damai seperti yang telah berlangsung sejak puluhan tahun silam hingga saat ini. Udarlun, sesosok mayat perempuan ditemukan mengapung di Kerung Arakundo, tepatnya di Gampung Blanglem, Kecamatan Julo, Aceh Timur, Jumat pagi. Belakangan mayat perempuan itu diketahui bernama Hajah Zaimah, 55 tahun, warga dari Gampung setempat. Dari Aceh Timur, Sene Hendry melaporkan. Kapolsek Julo, AKP Nurmansyah mengatakan mayat Zaimah yang mengapung di Kerung Arakundo pertama kali diketahui oleh M. Yunus, 25 tahun, Kemudian M. Yunus segera melaporkan kejadian ini ke Polsek julo Mendapat laporan itu, petugas Polsek julo beserta warga langsung ke lokasi. Lalu mayat korban dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan. Menurut keterangan dari suami korban, Nurman Syah, Sebelum ditemukan meninggal, Zaimah sempat meminta izin tidur bersama anaknya. Kemudian saat dicek pada pagi, dicek pada pagi hari, ternyata korban sudah tidak lagi berada di kamarnya. Korban yang mengalami gangguan jiwa ini diduga tercebur ke sungai Erakundo hingga meninggal dunia. Darun buah khas timur tengah kurma dan aneka olahan dari buah ini menjadi menu primadona setiap bulan Ramadan datang. Bahkan seminggu menjelang Ramadan, penjual kurma di Banda Aceh mulai meningkat. Pedagang biasanya menghabiskan 20 hingga 30 kardus kurma dari berbagai jenis dan asal. Dari Banda Aceh, Masitah Rifani melaporkan. Seorang pedagang kurma yang ditemui di deretan toko kawasan pasar Aceh, Mozammil Fajri mengatakan saat ini penjualan kurma sudah mulai meningkat. Pembelian masih didominasi eceran dibanding jumlah besar. Saat menjelang atau memasuki bulan Ramadan, dalam sehari dirinya bisa menjual kurma sebanyak 20-30 karton isi 10 kg kurma setiap dus kartonnya. Selain buah kurma, olahan dari kurma lainnya juga menjadi incaran masyarakat sekitar Banda Aceh saat ini. Olahan kurma seperti sari kurma dan cuka kurma juga akan diyakini masyarakat untuk menjaga stamina saat berpuasa. Kenaikan permintaan kurma juga dikatakan pedagang lainnya nyanya menurutnya. Dalam minggu ini sudah banyak orang yang mulai mencari panganan yang umum dimakan saat berbuka puasa tersebut. Dari Nusrum Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 4 Juni 2016. Berita siang SRB FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.srbfm.com holo juga twitter @srabfvm sidar